A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Islam itu Indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang tua, orang tua selalu menginginkan yang terbaik untuk putra-putrinya. Begitu juga soal jodoh. Tapi bagaimana saat si anak mulai mengutarakan niatnya untuk menikah? Tapi restu orang tua tak juga didapat. Umur anak tersebut terus bertambah namun pernikahan tidak juga terwujud. Apakah harus terus diusahakan restu dari orang tua atau putuskan saja si dia. Temukan saja jawabannya di Islam Itu Indah hari ini. Bicarakan tentang restu orang tua, ingat kata restu ini permohonan izin. Kalau wanita minta restu, tambah plus, bertambah, berplus. Apa itu bertambahnya adalah kewalian, perwalian. Makanya wanita ada walinya. Sementara laki-laki restu dan rido penghargaan terhadap orang tuanya. Walaupun laki-laki tidak membutuhkan perwalian. Jadi artinya betapa pentingnya restu itu. Tapi hati-hati juga kepada orang tua jangan terlalu perlit untuk memberi restu, memberi izin. Jangan sampai anaknya yang sudah cocok, sudah baik, sudah mau melanggujukan pernikahan. Terus ditahan-tahan, tidak dikasih restu. Takutnya terjadi zina. Kawin lari, kasihan penghulunya. capek Kawin lari. Anaknya ditolak-tolak, ditahan-tahan. Umurnya makin bertambah, hati-hati. Dan tidak boleh juga pernikahan itu dipaksakan. Ya menikah siapa? jangan maksa-maksain. disinilah letaknya restu dari orang tua dan pemberi restu itu jamaah. oh jamaah sebaiknya ini ini ini ini ah ah ah ah kita harus memberi restu atau mengejar restu orang tua dengan apa sih keutamaan Restu dari orang tua itu mau tahu? Ah ini keutamaan dalam restu orang tua dalam pernikahan apa itu keutamaannya? Keutamaannya adalah mendapatkan keberkahan pernikahan. Jangan durhaka, jangan durhaka. Hati-hati kepada semua anak-anak yang tiba-tiba mau menikah tanpa di pengetahuan orang tua. Tiba-tiba dia datang, saya sudah menikah. Ini istriku, ini anakku. Bagaimana perasaan orang tua itu? Sakit hatinya itu. Mak, saya sudah menikah lagi. Ini anakku, ini istriku. Gimana, enggak ada penghargaannya sama orang tua. ...gak ada penghargaan. Ia melahirkan, yang membesarkan... ...ia mendidik, yang mengawasi, yang melindungi, ...yang memberikan segalanya sebagainya. Terus tiba-tiba sesuatu yang dalam artian... ...jadi sejarah hidupnya satu kebanggaan... ...terus tidak diikutlibatkan, tidak dilibat sertakan. Kasihan itu. Setidak-tidaknya restu itu... ...menjadikan berkah tangga. Ah, enggak apa-apa. Aku bisa kaya tanpa restu tua. Kaya tapi belum tentu berkah. Iya, Beda itu. Kita butuh keberkahan. Kita butuh, butuh dalam artian orang tua tersenyum bahagia melihat anaknya menikah, bukan cemberut karena tidak dilibatkan. Angkat tangan yang anaknya sudah menikah. Angkat tangan yang ibu yang tidak merestui anaknya. Tidak ada angkat tangan. Kenapa? Karena sudah terlanjur. Jadi artinya apa? Terpaksa memberi restu. Tidak ada orang tua yang mau melihat anaknya celaka. Ma, ini ini calonku. Bisa kan? Bisa. Bisa. Kenapa dia katakan bisa? Mau dikata apa lagi? ...karena niet die lebeten in de muur-muur syawaranya. Gimana nih kalau pendapat mama, ah gitu. Gimana kalau pendapat mama, oh kalau itu enggak begini. Berdasarkan karena ibu lebih banyak makan asam garam... ...sampai sudah tua begini. Itu kalau orang seperti ini, seperti ini. Ah, tapi hati-hati juga nih. Nabi tidak menganjurkan terlalu panatik, autoritor dan sebagainya. Ah, tidak, tidak. Kalau memang sudah jodoh, mau di apa lagi? ...karena mohon maaf... ...tidak ada yang tahu siapa jodoh anak kita. Memangnya ini saman Siti Nurbaya. dinikahkan anak untuk bayar utang. Kan ada begitu, utang jasa... ...da enakan, terpaksa... ...anaknya jadi jualan. Ini enggak boleh ini. Ini bukan samannya Siti Nurbaya dan Datuk Meringgi. Saya masih ingat itu. Ada novelnya saya punya di rumah. Bukan novelnya, bukan itu. Itu filmnya. Ja, maar ah. Ja, maar het is een film. Ja, ik ben ziek. Ik ben ziek. Ik damsik ziek. Ik ben ziek. Apa tadi? ziek. Ik <laughs> <laughs> Aduh ziek. Ik ben ziek. Ik ben ziek. Ik ben ziek. Ik ben ziek. Ik ben ziek. Ik ben ziek. Ik ben ziek. Ik ben ziek. Ik Doakan. Nee, hmm. eh, kawin aja dan. Nanti klobbernya anak, ga mas apa sih diterima tuh. Nah, makanya hati-hati. Tuh Masya Allah, tepuk tangan lu dong buat Ustad Mola Nabu nih. Pelajaran buat kita semua nih buat jamaah yang ada di rumah, Ini ketemu nikah, lagi, Dia, orang tua, saya milih sendiri Pak Ustaz. terus orang tuanya tidak dilibatkan, orang tua saya saya libatkan, jadi setiap calon yang saya mau nikahi, setiap calon, kan, saya kan? ada berapa saya nih, saya dulu kan mencari calon yang orang tua saya cocok dulu, oh, gitu. jadi saya kenalan, saya kena orang tua saya, gimana mah, cocok gak? Uh, kayaknya enggak deh, gitu ya mama. Gugur. Gugur, gitu nah. dong. Kita menghargai juga. Saya okay. bawa lagi yang lain ketemu lagi sama orang tua saya, saya ketemu cewek gitu kan. Ini mama kalau ini gimana? Kayaknya yang ini boleh baik anaknya. Nah itu Coba yang saya, saya, saya. lanjutin. Coba, Coba Ustadz gimana? Kalau saya. Iya, uh ciri. -huh. <tuh> <tuh> <tuh> Kalau saya deh, nanti aja deh, nanti aja ya. Kalau gitu, maaf eh. penasaran, nanti aja menciptain. Habis itu sih. Sasaki, Sasang gak usah dikutukkan. Jangan. Sebenarnya dia belum nikah. Iya bener-bener. Eh sebentar saya kenalin dulu bintang tamu kita hari ini. Oh iya. Hari ini bintang tamu kita ada dua. Yang oh. pertama ada Jaki Zima. Apa kabar Jaki? Oh. Baik Alhamdulillah. Wih, Jaki nyala gitu kayaknya dia situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau lihat jaki itu kelihatannya seger banget. ya Iya karena masih pagi kita. Syutingnya hmm. jadi masih baru bangun, tenaganya masih full. Wahsha hmm. Allah, tepuk tangan lurus bu buat jaki Ziva bu. Udah nikah juga ya? Hah? belum. Udah nikah kok belum? Belom. Kapan rencana? Insya Allah secepatnya. Kok nah. di sinetronnya selalu jadi peran bapak bapak? Ah uh, ya itu kan bapak bapak ada. Itu kan perannya bapak bapak eh. lucu. Oh, itu dia belajar Pak Ustadz, belajar, belajar gimana cara jadi bapak. Masa uh, dia jadi tika? bapaknya anaknya adul. Anak Gak apa-apa memang zaman sekarang anak sama bapak kadang seumuran. <laughs> itu namanya juga sinetron Pak Ustadz. Selanjutnya di sebelah kiri kita ada Tasya Said. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tepuk tangan lu dong buat Tasya. <laughs> Ini gimana? juga belum menikah pasti. Oh, Pak Ustadz kok tahu? Ih. Ya tau lah, cocok lah. <laughs> Zak, Zak, yeah. Zaki aman. Aman alhamdulillah. <laughs> kebetulan oh, jang, saya ngelihat Tasya udah kayak ini. Apa tuh? Eh, apa, kayak apa? <laughs> kayak teman. Oke kayak teman nih. Oh, teman doang. E, temen apa kayak oh, anak? <laughs> temen doang. Temen doang, Zah. Ini eh. sudah dibuka pintu gerbangnya. <laughs> oh, tapi penjaganya kita enggak tahu jumlahnya berapa. <laughs> oh, oh, harus oh, gitu iyalah. ya. Adonan. Terima kasih banyak Tasya dari Tak Islami. Tepuk tangan sekali lagi oh, dong, Bu. Nih, hari ini tema yang kita angkat adalah terganjal restu. Terganjal eh bukan begitu. Ini kayaknya terganjal restu itu maksudnya artinya tertahan, ter tertahan nggak dapat restu dari gak orang restu. tua. Ya. Belum dapat restu ya, dari orang tua. Belum dapat nah, restu dari orang tua. Belum dapat restu dari orang tua. Belum dapat restu dari Belum nikah nih. dari orang tua. Belum dapat restu dari orang tua. Belum dapat Setelah ini kita minta Ustaz dapat memberikan dari Tentang dampaknya kalau kita memaksakan menikah tanpa, tanpa restu, restu orang, orang tua. tua. Seperti apa? Yang di rumah jangan Belum mana restu dari orang tua. Belum dapat restu Tunggu Kalau Rido kan mesti dari orang tuanya. Oh gitu. <laughs> yeah, yeah, yeah. <laughs> tadi yeah. dia bilang katanya orang tuanya gitu. Uh. Ya orang tuanya sniper kali ya. <laughs> <laughs> enggak, enggak. Tapi, Tapi kelihatan dari <laughs> anaknya. Tentang apanya langsung pas di hati aku. Oh wow. yeah. iya. Tapi yeah. gitu lah.